Hidup ARPAS! Terima kasih biar ARPAS bergoyang Salah satu pedangdut dudpeken asri kelahiran kota Tahu Kediri Mahasiswi cantik suaranya merdu lagi Ada Ramayana, ada SNP Indonesia Ada ARPAS! Kita, Selviana, jumpa lah! Terima kasih. S and B Hey <laughs> Ini tambah banyak, banyak ya kalau gaya marah semua